Assalamualaikum sedar lon berita malam medisi hari ini Kamis 4 Agustus 2016 dibacakan Ardian Syah. Kepala Desa Alukol tewas dibacok tetangga. Satpol PP Telok jaring 10 siswa yang bolos sekolah. Menteri Agama buka secara resmi Por Seni di Aceh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Saudarlun Zainuddin, 43 tahun, Kepala Desa Alukol, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur, Rabu malam ditemukan tewas bersimbah darah dengan kondisi leher nyaris putus dibacok tetangganya berinisial AG, 40 tahun. Peristiwa ini terjadi di kebun milik korban di desa setempat. Kasus ini diduga bermotif perselisihan tapal batas tanah ladang antara pelaku dan korban. Informasi yang berhasil dihimpun kejadian menimpa Zainuddin terjadi pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Keluarga korban Umar Syam, 44 tahun, sempat melihat korban pergi ke ladangnya yang tidak begitu jauh dari rumah korban. Merasa curiga, Umar Syam mengajak dua orang keluarganya Emnur, 55 tahun, dan Sulaiman, 68 tahun, ayah korban, menyusul korban ke ladang. Sampai di tengah perjalanan, mereka melihat bercak darah di jalan menuju ke ladang milik korban. Kemudian tiga keluarga korban tersebut mencari sumber darah tersebut. Mereka sontak melihat Zainuddin tergeletak di jalan menuju ladang dengan kondisi tidak bernyawa serta kepala nyaris putus. Kasus tersebut langsung dilaporkan ke Pol Sekeranto Selamat dan Polres Langsa. Wakapol Reslangsa Kompol Andi Kirana mengatakan pelaku pembacokan Kepala Desa Alukol berinisial AG 40 tahun merupakan tetangga korban. Dari keterangan warga dan saksi, kasus ini disebabkan masalah tapal batas kebun pelaku dan korban. Aparat masih memburu pelaku yang diduga bersembunyi di suatu tempat. Sudah lunsat Pol PP Loksmawe, Kamis sepagi menjaring 10 siswa yang bolos saat jam belajar. Dari 10 orang yang ditangkap, 4 diantaranya sempat melarikan diri namun beberapa jam kemudian menyerahkan diri ke kantor Sarpol PP dan WH Loks Mawai. PP dan WH Loks Mawai, Irsyadi mengatakan Razia untuk penertiban siswa ini dimulai sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Awalnya Razia dilakukan ke sebuah warnet di jalan listrik dan berhasil diamankan seorang siswa yang sedang bermain game. Kemudian Satpol PP menjaring 5 siswa di sebuah warung kopi kawasan Kede Aceh. Terakhir, Razia digelar ke Pantai Rancung, Muara 1. Di pantai tersebut, personil Satpol PP melihat 4 siswa, namun saat hendak ditangkap, mereka kabur. Sehingga tas dan handphone keempat pelajar ini pun disita. Sekitar 2 jam kemudian, keempat siswa itu menyerahkan diri ke kantor Satpol PP. Irsyadi mengatakan para siswa yang terjaring bolos belajar dipanggil kepala sekolah dan orang tuanya. Mereka diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak bolos sebelum dikembalikan kepada keluarga. Pemilik warnet juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengizinkan siswa menggunakan fasilitas saat jam belajar. Sudarlun Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, membuka secara resmi Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni Kementerian Agama Aceh ke-15 di lapangan Musara Alun Takengon, Aceh Tengah, Kamis Pagi. Ribuan peserta dari jajaran Kementerian Agama se-Aceh memenuhi lapangan untuk mengikuti proses pembukaan. Porseni berlangsung dari 2 hingga 9 Agustus 2016. Lukman Hakim menyatakan, Perkembangan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren mengalami transformasi yang semakin mengembirakan dalam konteks sistem pendidikan nasional. Keberadaan pendidikan Islam tidak lagi dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Terkait dengan penyelenggaraan Porseni, Lukman Haki mengatakan merupakan bagian dari eksistensi peran madrasah dalam pembangunan nasional. Dia menilai madrasah bukan hanya untuk mendidik anak menjadi cerdas, tetapi juga bisa mengaji serta mengkaji Al-Quran. Madrasah juga mengajari anak-anak menjadi pribadi yang sehat, sportif, dan kompetitif. Sementara itu Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam sambutannya mengatakan Porseni Kemenak Aceh ke-15 yang dirangkai dengan Expo Madrasah ke-4 serta kegiatan perkemahan pramuka madrasah harus berjalan sukses. ...sehingga akan terus memperkuat uhwah Islamnya... ...dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jarlun warga desa Kuala Cerape Kutablang Biren... ...resah karena gelombang pasang mulai menerjang pemukiman mereka... ...yang berdekatan dengan bibir pantai. Selain pemukiman warga, badan jalan desa juga rusak... ...akibat terjangan ombak besar. Beberapa warga Kuala Cerape mengatakan... Gelombang pasang terjadi beberapa hari terakhir dengan tinggi hingga mencapai 3 meter lebih. Hantaman ombak membuat warga resah, terutama yang rumahnya berdekatan dengan bibir pantai. Menurut warga, saat ini abrasi pantai telah mencapai 20 meter. Bahkan makin dekat dengan badan jalan dan pemukiman penduduk. Jika tidak segera diantisipasi, tidak tertutup kemungkinan abrasi makin meluas, dan merusak rumah warga serta badan jalan Kepala pelaksana BPBD Biren Farhan Husin mengaku telah menerima laporan terkait abrasi yang makin parah di kawasan desa Kuala Cirape Kuta Belang petugas BPBD telah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan guna segera dilakukan penanganan secara darurat Anda sedang mendengarkan berita utama serrang di Sudarlun kabur asap yang melanda Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya sejak beberapa hari terakhir semakin meluas. Kabur asap ini diduga disebabkan pembakaran lahan yang terjadi selama musim kemarau. Data diperoleh dari sumber terpercaya mengatakan luas lahan kebun yang terbakar di Aceh Barat dan Nagan Raya hingga saat ini mencapai 10 hektar yang terdapat di sejumlah lokasi. Di Aceh Barat misalnya data dari BMKG mengatakan lokasi titik api yang terdeteksi di kawasan Arongan Lambalik, Woila serta kawasan Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan. Sedangkan di Kabupaten Nagan Raya, lokasi kebakaran berada di sejumlah titik seperti di kawasan Darul Makmur, serta di kawasan Padang Rubik, Kecamatan Kuala Pesisir. Dari dampak meluasnya kabut asap di wilayah itu, puluhan siswa di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, mengalami sesak napas. Bahkan sebagian diantaranya pingsan sehingga terpaksa dilarikan ke puskesmas Cot Semereng. Darulun Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Singkil menangkap 6 warga saat sedang asik mengisap rokok ganja pada Kamis dini hari. Aksi penggerebekan dilakukan saat tim patroli sepeda motor dan Sat Narkoba Aceh Singkil sedang berpatroli di desa Kilangan, Kecamatan Singkil. Kasatres Narkoba Polres Singkil Ibtu Ekorendi Oktama mengatakan, 6 warga yang ditangkap saat asik mengisapkan jawab berinisial B, 18 tahun, S, 18 tahun, M, 30 tahun, H, 34 tahun, M, 18 tahun, dan R, 34 tahun. Semua pelaku beralamat di desa Kilangan, kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Menurut Ibtu Eko, penangkapan ini dipimpin kasat narkoba dan dibantu kanit patroli Sabara Polres, Aceh Singkil. Pada saat degrebek, kedua pelaku sedang enjoy mengisap rokok bertembakau yang diduga daun ganja kering di sebuah pondok dekat warung kopi. Barang bukti yang ditemukan polisi, yakni 2 bungkus kecil diduga daun Ganja kring, ...dan satu batang rokok ...yang telah dicampur daun ganja kering. Para pelaku kini telah dibawa ...ke maplores Aceh Singkil ...dan meringkuk di dalam sel tahanan ...guna menjalani proses hukum. Darlun, salah satu bak ...penampung air bersih di kawasan ...Desa Cotufah, Krung Bateili ...Samalanga Biren, ...yang airnya untuk kebutuhan ...Santri Dayah Jamia Al-Aziziyah ...Samalanga, di Rusa Orang ...tak dikenal rabu kemarin. Dampaknya fasilitas ini rusak parah dan ratusan santri kesulitan air bersih untuk berbagai kebutuhan. Salah seorang unsur pimpinan daya Jamia Al-Aziziyah Samalanga mengatakan, bak penampungan air serta jaringan pipa air dibangun di kawasan perbukitan berjarak 300 meter dengan daya sebagai sumber air bersih untuk para santri dan kebutuhan lain. Bangunan bak penampung air dibangun atas kesediaan wali santri dan para donatur mulai dari pemasangan pipa, pengeboran, dan lainnya. Namun sejak kemarin, air bersih dari bak penampungan tidak mengalir lagi. Saat sejumlah warga mengecek ke lokasi, ternyata bak penampungan air telah dihancurkan dan pipa penampung air telah dibakar. Sejak terjadinya perusakan tersebut, ribuan santri Dayah Jamiyah Al-Aziziyah kesulitan air untuk mandi dan bersuci. Perusakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ini sudah dilaporkan ke polisi. Polsek Samalanga sudah turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan memasang police line. Dari Newsroom serambi di Tanjung Permaiskian, Berita Malam edisi Kamis 4 Agustus 2016. Berita pagi Seram BFM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.seram.bfm.com. Follow juga Twitter at Seram BFM. Dan Loni, wassalamu.